Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat tersefem Kembali saya Taufik Ilham hadir untuk anda hari ini Sama narasumber kita Al-Ustaz Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah suasanya Kita mendengar tentang istilah riba ini Memang betul Yang paling mencolok orang membahas riba itu adalah di Dunia perbankan, hmm. tetapi sebetulnya tidak semua riba itu di bank saja. Oh, di luar perbankan pun, di luar perbank apapun bisa terjadi riba. Dan inilah hmm. mungkin nanti kita akan baca beberapa hadis satu dua buah hadis, padahal hadisnya banyak sekali. Apa akibat riba? Mungkin di antaranya carut marutnya negeri kita. Ketidakberkahan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita ini Karena mungkin masih bercampur dengan yang namanya riba Untuk itu kita akan bahas Semampu kita sesuai dengan waktu kita Karena waktunya sangat terbatas Apa itu riba? Riba itu dalam bahasa Arab diartikan Riba roba yerbu itu adalah tambahan. tambahan. Tambahan yang disyaratkan atas sebuah akad tertentu. Mm -hmm. Ini tentunya berkenaan dengan muamalat, tentang tentang hubungan manusia dengan manusia. Mm -hmm. Baik itu nanti jual beli mm -hmm. atau dia itu hutang piutang atau pinjam meminjam. Itu biasanya berkenaan dengan itu. Mm -hmm. Tapi nanti kita lah bahas secara mm -hmm. secara detail kalau kita ada waktu mm -hmm. Tapi hari ini kita akan Tekankan kita baca beberapa uh, Satu empat ayat dan Beberapa hadis Mengenai uh, Dahsyatnya Hukuman orang atau Kelompok yang senantiasa Menggunakan riba Sahabat-sahabat mm -hmm. rasa FM yang dirahmati Allah Riba ini memang Muncul semedak zaman jahiliyah mm -hmm. Sebelum Rasul pun sudah ada riba, orang bahasanya membungakan duit. Mungkin yang lebih agar kita gampang, yang kita lihat saat ini diperbankan lah. Mungkin kita, karena saat ini orang tidak akan mungkin terlepas dari bank. Sedikit-sedikit bank. Gak mungkin kayaknya orang itu gak melalui bank. Kecuali memang orang gak punya duit, mungkin kan begitu. Lihatlah orang yang mau berangkat haji pun menggunakan bank mm -hmm. ya kan? Masjid-masjid duitnya rata-rata ditaruh di bank yeah. Jadi kita akan mungkin sedikit banyak ya, di bank saja lah mm -hmm. nah, Mungkin kalau nanti bahas agak luas ya enggak apa-apa mm -hmm. Inilah sahabat-sahabat eh, Di negeri kita ini sekarang ada dua Bank konvensional ada bank Hariah. syariah mm -hmm. Uh, saya tekankan, saya bukan promosi Bank Syariah bukan, mm -hmm. tapi ini kita mendudukkan pada tempatnya, pada mm -hmm. proporsinya. Mm -hmm. Sahabat-sahabat Rasul FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita ketahui bahwasanya kalau orang menggunakan bank yang konvensional itu menggunakan uh, bunga, mm -hmm. itulah yang disebut riba. Kalau kita diperbankan perbankan, mm -hmm. orang naruh duit. Padahal, entah apapun istilahnya, nabung, atau e, deposit, mm -hmm. atau apapun, tapi dia berharap tambahan. Mm. Harapan tambahan ini ternyata sudah ditetapkan di awal. Inilah yang disebut riba. Padahal memang betul sebuah bank itu adalah... Dia itu untuk diinvestasikan Dia itu hanya sebagai penghubung saja Dia itu sebagai sebuah uh, penyalur saja Dia ngumpulin duit dari nasabah Kemudian dia sambungkan kepada orang-orang uh, yang minjem Untuk diusahakan, diinvestasikan Tetapi orang yang naruh di duit sudah dijanjikan tambahan Inilah yang disebut riba itu yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tambahan yang disaratkan dari sebuah transaksi. Dia naruh duit saja, tapi enggak mau menanggung resiko, yang penting duit saya nambah. Padahal kan orang usaha itu kadang bangkrut, kadang untung. Ini yang enggak boleh, tambahan yang ada inilah yang disebut riba. Ardi angka itu sudah dipastikan ya. Sudah dipastikan. Makanya uh, Bangkel tidak begitu tahu. Tiang enggak mau nanggung. Padahal kayak sekarang ini lagi rame-ramenya ada Bang Centuri sama yeah. Bang Ivi lagi collab. Mm -hmm. Oh mau enggak mau orang harus duitnya balik. 76 76 miliar lagi. 76 miliar. Inilah karena sistemnya tidak sistem syariah. Mm -hmm. Sistemnya pokoknya naruh duit harus balik duitnya. Mm -hmm. Karena salah. Inilah sahabat-sahabat yang sedang terjadi di kita Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Telah benar-benar mengharamkan riba Mulai yang banyak hingga yang paling kecil Sampai di dalam Al-Quran itu Pelarangan riba itu Sampai ada empat tahap Sebagai menu juga pelarangan minum khamr itu Ada empat tahap Maksudnya ada empat ayat Riba juga demikian, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan riba itu bertahap. Mungkin diantara hikmahnya adalah karena orang jahilnya dulu sudah terbiasa dengan riba. Karena semenjaman Yahudi dulu, itu sudah ada riba. Tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan ayat kepada Rasulullah Alaihi Wasallam melalui bertahap. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala melarang atau belum melarang. Mm -hmm. Di dalam surat Ar-Rum ayat 39 itu Allah menyatakan bahwasanya riba mm -hmm. wa ma minar riba wa ma min riba liyarbua fi amwalin nas fala yarbu indallah. Allah hanya menyatakan bahwasanya tambahan atau sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Justru itu tidak bertambah. Artinya kan orang itu ketika itu meminjamkan duit, dia berharap penting nambah duit saya. Ini saya tidak usah kerja. Itu menurut Allah kalau dia hanya berharap tambahan yang itu tidak boleh. Hanya mengatakan begitu, ini belum dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menyatakan orang yang memberi, membungakan uangnya, itu tidak bertambah. Jangan hanya berpikir nilai angka-angka. Tidak. Allah itu tidak menilai angkanya. Orang mem meminjamkan satu juta, ingin balik satu juta seratus. Dia anggap seratusnya adalah tambahan sehingga keuntungan. Uhum itu yang tidak boleh. Ini hanya mengatakan tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 161 Allah agak lebih tegas sedikit mengatakan bahwasanya wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa akhlihim amwalannasi bil batil. Allah mengatakan di dalam surat Anisa ini bahwasanya itu sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Wa akhlihim amwalannasi bil batil. Jadi orang yang menambah, orang yang membungakan duit itu pertama Allah mengatakan itu tidak bertambah. Kemudian Allah menyatakan itu namanya memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang batil. Itu ayat kedua. Kemudian ayat yang ketiga Allah men, lebih agak tegas lagi menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladhina amanu la takkulur riba ad'afam muda'afah. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian memakan atau menerima atau mengambil riba yang berlipat ganda. Hmm. Makanya sebagian kita masih ngomong, yang kalau banyak sih haram, Tapi kalau cuma seribu masa haram. Dia masih menganggap ini. nih, enggak memandang begitu banyak atau sedikit ya? Iya. Ini nanti, ini oh. baru ke ayat ketiga. Oh baru di dalam surat al-Baqarah Allah itu tegas-tegas dan paling akhir ayat ini turun dalam beberapa kitab tafsir dinyatakan ayat ini turun 9 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat hmm. atau 9 Hijriah begitu hmm. artinya sudah akhir-akhir Ayat ini hampir ayat terakhir tentang riba yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wadzaru ma baqiya minar riba ing kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan segala macam tentang riba, ma'bah kiaminar riba. Yang sedikit pun sisa-sisanya itu dah tinggalin. Apabila kalian orang-orang yang benar-benar beriman, mm -hmm. artinya ini masih asa cangkut ponnya dengan keimanan. Mm -hmm. Orang kok masih mau bergaul, bermamalat, masih berhubungan dengan riba, ya? Kalau kita nyatakan agak keras dipertanyakan keimanannya, mungkin begitu. Ingkung tumuk kata mm -hmm. Allah. Dan ayat selanjutnya dinyatakan oleh Allah fa ilam il taufalu. Apabila kalian tidak kerjakan, apabila kalian tetap bermuamalah dengan riba fa danu biharliminallahi warosoli. Allah langsung mengumumkan perang. Rasul juga langsung mengumumkan perang kepada orang-orang yang senantiasa Berkulat dengan riba hmm. Artinya sudah Dosa apalagi kira-kira yang Kalau Allah sudah menyatakan perang begitu Aha. Bagaimana itu Kalau dah perang tuh sudah Masya Allah kita aja kalau misalnya Sudah aku perang itu kan segala macam Kebaikan sudah tidak ada Ya ada Apalagi, apalagi yang mengumumkan perang adalah Allah subhanahu wa ta'ala wal'ayyadu billah hmm. Tapi apa yang terjadi saat ini, saudara-saudara, sahabat-sahabat RAS FM, ternyata sistem kita saat ini masih penuh dengan riba. Segala macam transaksi yang melalui perbankan itu semuanya sedang riba. Pusatnya bank di BI sudah belum sempurna dengan, hmm. belum bersih dari riba. Hmm. Bahkan kata Kiai saya dulu Kita ini tidak mungkin terlepas dari riba Karena ada sebuah hadis nanti kita akan baca mm -hmm. Bagaimana orang itu terlepas dari riba Ternyata tidak mungkin kata Kiai saya mm -hmm. Lihatlah Duit seribu perak Itu harus sah kalau ada BI nya Kalau duit seribu tidak ada BI nya gitu Oke mm -hmm. Itu apakah diakui duit? Tidak. Padahal untuk mencetak duit itu juga dengan menggunakan duit yang berbaunya riba. Artinya kita ini tidak mungkin terlepas dari riba memang. Mm -hmm. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun minar riba. فَمَلَّمْ يَأْقُلْهُ أَصَبَهُ min غُبَارِهِ Pasti nanti akan datang sebuah masa, suatu masa di mana tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari riba. Kata hmm. Rasulullah. Barang siapa tidak makan dari riba itu, maka dia terkena asapnya. Hmm. Artinya mungkin dia tidak berhubungan dengan jual beli yang riba, hmm. dia benar-benar halal. Tapi pasti kena asapnya, kena baunya. Padahal kita tidak langsung. Tidak langsung. Mungkin orang-orang pedagang kecil jualannya benar. Iya. Yeah. Tapi sekali lagi kata Rasulullah pasti terkena baunya. Sama dengan orang jualan minyak wangi kalau kita di sebelahnya baunya wangi, wangi juga. Betul. Sama dengan ini, ternyata ini yang terjadi. Walaihihadu billah. Hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diutkan Imam Al Hakim dari Ibnu Masud. Kalak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arriba salatun wasabau baban Riba itu ada 73 tingkatan, 73 macam, 73 nama, artinya sangat banyak modelnya, hanya sekedar ini bunga, itu tidak dikatakan riba, cuma bunga, mm -hmm. mungkin hanya bilang administrasi, mm. ini hanya uang lelah, apapun namanya begitu banyak tipu daya setan sehingga tidak ngerti apa itu riba. Jadi riba bukan hanya uh, secer letterless uh, transaksi perbankan ya? Tidak orang jual beli. Hmm. Dia beli duit, hmm. tukar menualkan menukar, menukar. Tukar, tukar misalnya, uang ya? Tukar uang tapi tidak langsung. Dia nitip nanti berubah itu bagian dari riba. Oh nanti kalau kita bahas tentang money changer atau sorov tersendiri tersendiri mm -hmm. sangat luas sekali. Mm -hmm. Dia pinjamkan uang, dia uh, naruh duit, dia ngutangin orang. Nanti kalau tidak sesuai jadwal dia minta tambahan itu bagian dari riba. Apapun namanya walaupun tidak dikatakan riba di situ. Kata Rasulullah ada tujuh puluh tiga macam bentuk riba itu mm -hmm. Aisyah Ruha yang paling ringan dosanya paling ringan dosanya ini Mithlu ayang kihar rajulu itu seperti orang laki-laki berzina dengan ibunya itu dosa yang paling ringan Dari 73 macam bentuk riba hmm. Bayangkan saat ini orang-orang bangga dengan riba Mereka senang naruh duitnya di bank Berharap bunganya yang paling gede Dia bahkan pilih-pilih bang mana yang kira-kira bunganya gede Besar. dia berharap itu padahal ini hadis di wadka imam hakim dosa sayang paling ringan dari orang yang makan riba itu adalah seperti seorang laki-laki berzina dengan ibunya itu riba di dalam hadis yang lain Rasulullah Alaihi Wasallam juga menyatakan yang diriwatkan oleh Imam Al-Tabrani. Ad-dirhamu yusibuhur rajulu minar riba a'zamu inda min thalathatin wa thalathina zinatan yazniha fil islam. Kata Rasulullah satu dirham saja. Kira-kira satu dirham itu... Satu dinar itu ada empat dirham Kira-kira. Hmm. empat dirham Iya, satu dinar itu empat gram emas Kira-kira oh. kalau dirham itu seperempat gram lah Kira-kira hmm. Seperempat -kira. gram emas mm -hmm. Artinya kalau sekarang satu gram emas itu harganya tiga ratus Atau dua ratus ribu Satu gram emas mm -hmm. Ya mungkin harga seratus ribu lah kira-kira begitu. Orang yang makan, satu dirham saja, ini sangat sekecil ketika itu, satu dirham itu. Sedikit saja dia makan dari hasil yang riba tadi, kata Rasulullah, itu dosanya lebih besar menurut Allah daripada berzina 33 kali. Hmm. Na'udzubillah minrali. Sebegitu besarnya dosa riba itu ya Sangat besar dosanya hmm. Orang yang sedikit makan dari hasil riba Mungkin untuk dia makan Atau dia berikan kepada istri dan anak-anaknya Sedikit saja itu dosanya lebih besar Daripada berzina 33 kali Na'udzubillah amin ghalil Begitu besar dosanya riba Sahabat-sahabat Ras FM Tapi saat ini siapa yang bisa terlepas dari perbankan mm -hmm. Nyatanya kita melihat keberkahan Sudah tidak lagi kita lihat di negeri kita ini mm -hmm. Orang semakin banyak duit semakin kurang mm -hmm. Itu bagian kecil dari orang itu tidak berkah Rezekinya mm -hmm. Na'udzubillah min dalik dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. juga bersabda. Ini diwabkan oleh imam muslim. La'ana Rasulullah s.a.w. akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Kata Rasulullah s.a.w. Rasul itu sang melaknat orang yang makan riba. Yang mewakili riba Yang mencatat tentang riba Dan juga menjadi saksi Atas perbuatan riba itu Mereka itu sama posisinya Kalau sama posisinya Walaupun dia lihat ada riba Dia biarin sama dosanya hmm. Dengan yang berzina-zina tadi hmm. Apalagi dia makan Apalagi dia hanya Sebagai saksi Mereka hmm. Sama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sahabat-sahabat dalam FM dalam hadis. Rawahul Hakim, itu jelas Rasulullah menyatakan, Iza zahar riba wa zina fi qaryatin faqad ahallu bi'adha billah. Apabila riba itu sudah menjadi hal umum, zina sudah menjadi hal umum, mm -hmm. maka itu berarti mereka itu menghalalkan azab Allah. Artinya mereka sudah siap untuk nantang terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Min ini sahabat-sahabat, mungkin diantaranya keberkahan tidak menimpa bangsa kita ini, tidak kita nikmatin, penuh dengan azab Allah, penuh dengan bencana-bencana, kesusahan demi kesusahan, ekonomi susah seperti ini. Krisis berkepanjangan hmm. Bahkan kata ahli-ahli ekonomi itu Indonesia paling panjang krisisnya Sampai-sampai hmm. kita sekarang ini mengalami krisis Banyak orang gak sadar Karena terlalu banyak, terlalu lama merasakan miskin Gak sadar kalau sekarang lagi betul-betul krisis hmm. Karena sudah lama miskin artinya, artinya sudah biasa Sudah biasa Sudah biasa miskin Allah mungkin sudah saking biasanya nggak merasa bahwa sekarang ini, ini lagi krisis. kan udah biasa mas <laughs> kan, masya Allah inilah karena halu bidadillah mereka ini mungkin kita juga ini sudah menghalalkan artinya membuka Azab Allah subhanahuwataala hmm. karena ulah kita. Uh, baik sahabat uh, juga Ustad, ini ada beberapa SMS namun nanti sebelum kita jawab uh, pertanyaan juga hampir mirip, -mirip ya? ya, ada kesamaan-kesamaan seperti masalah kredit dan sebagainya. Baik sebelum kita jawab untuk SMS, silakan barangkali Ustad ada tambahan uh, sedikit. Kita lanjutkan uh, satu dua buah hadis yeah. mungkin. Ini lanjutan kenapa sampai saat ini kita begitu susah. Hmm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan yang diimamkan oleh Imam Ahmad. Maha min kaum yang dzharu fihi illa ahuw bil sana, wama min kaum yang dzharu fihi illa ahuw bil Rasulullah bersabda bila riba sudah meraja lela pada sebuah bangsa tentunya atau sebuah kaum maka mereka akan ditimpa tahun paceklik atau krisis ekonomi hmm. Hmm. sudah sudah, sudah nampak sekarang. sudah bahkan kata ekonom-ekonom itu dunia ini pada tahun abad 20 saja itu lebih dari 20 krisis ekonomi mm -hmm. karena sistem yang diterapkan oleh dunia ini adalah sistem yang kapitalis mm -hmm. konvensional mm -hmm. bukan sistem syariah mm -hmm. maka ketidakberkahan itu keberkahan itu tidak bisa dinikmati oleh umat manusia Krisis sepanjang tahun dari pindah negara ke negara lain. Sekarang ini ujungnya di Amerika. Tapi yang paling susah di negeri-negeri, di negara-negara ketiga. Ini kata Rasulullah. Apabila mereka sudah merajalelakan riba. Maka baca klik. Mm -hmm. Lihatlah. Sekarang ini orang miskin bertambah banyak. Mm -hmm. Di dunia ini jutaan orang itu meninggal kelaparan. Mm -hmm. Itu laporan setiap hari di, di negeri ujung dunia Karena apa? Tidak merata Ekonominya yang kaya Tetap tambah kaya mm -hmm. Yang miskin mau nyari modal Susahnya setengah mati Kayak lagu Roma Irama ya <laughs> Yang kaya makin kaya, yang, <laughs> yang miskin, miskin makin miskin inilah yang Itu padahal Roma Irama tahun berapa? Sudah dulu-dulu, tahun 70an itu Sekarang tambah berarti Enggak gak bisa kan selesai <laughs> Karena kata Roso betul Sadaqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian apabila Suap-menyuap sudah merajalela hmm, Sudah banyak Saat ini Sudah banyak ya Masya Allah <laughs> alik. Maka Mereka Akan ditimpa rasa ketakutan hmm. Saya enggak bahas masalah ini Mungkin hmm. di lain waktu hmm. Yang kita bahas tentang ribanya hmm. Masya Allah walna'udzubillah well, min dzalik. Makanya kita jauhilah sedikit demi sedikit dari riba ini. Tapi kita sudah nyatakan di depan bahwasanya tidak mungkin orang leter lepas dari riba. Kalau dia tidak makan, pasti kena baunya, hmm. kena asapnya. Fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bertakwalah semampunya mm -hmm. Apabila kita ini sudah tahu Barang itu haram Barang ini benar-benar dibenci oleh Allah dan Rasulnya Maka minimal dalam hati kita ini harus menolak. Kita ini menolak Walaupun kita mungkin belum bisa Terlepas dari situ mm -hmm. Tapi kita harus aku ya Allah inilah salah Tapi apa boleh buat kita ini Di bawah sistem Mungkin kalau enggak mau pergi Ke hutan Makan apa? Makan buah-buahan saja yeah. Tapi apakah mungkin seperti itu dunia? Islam tidak begitu Fattakulloha mastato'atum -hmm. Kita takut dan melaksanakan perintah Allah semampu kita Kalau kita tidak bisa semuanya Kita berusaha untuk semuanya Itu yang disebut Fattakulloha mastato'atum Bukan mencepelekan Kita sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk meninggalkan riba Itu minimal. Yang paling minimal lagi dalam hati kita harus mengingkari bahwasanya riba, tambahan dari bunga berbunga, minjemin uang harus nambah, jual beli yang tidak benar, yang baik afil baik aten, itu bagian dari riba. Kita harus yakin bahawa itu dosa, kita sering beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat SFM, kita akan buka untuk kesempatan anda sahabat ya SMS. Waktu kita sudah pukul 5 sore lewat 36 menit. Sementara azan 17 lewat 49 menit. Baik, SMS pertama ini dari Pak Muflihun di Bekasi. Apakah secara kredit itu bisa uh, jadi riba? Hmm, ya. Kemudian Betul. ini ada pertanyaan lagi. Apakah meminjam uang di bank itu juga apakah sama dengan uh, riba? Hmm. Lalu Pak Ustadz kalau saya menabung karena keamanan saja tidak mengharapkan bunga bagaimana hukumnya? Ini ya, hampir sama pertanyaannya. Lalu apalagi nih tentang ustaz contoh apalagi riba selain bunga bank? Oh iya. Ya ini ha sambil berkaitan ya. Betul. Kita mungkin pertama dulu di master tadi perkaan kredit. Ya. Ini Bapak Muflihun mudah-mudahan <coughs> kita semua dirahmati Allah Subhanahu Apakah cara kredit itu bisa jadi riba? Mm -hmm. Kalau bisa jadi bisa. Mm Heeh. -hmm. Tapi kreditnya sendiri itu tidak riba. Mm -hmm. Baik di teksit itu boleh. Mm -hmm. Dicicil itu boleh. Mm -hmm. Asal dari awal itu sudah ada kesepakatan. Mm -hmm. Tidak ada tambahan apapun dari yang lain-lain. Itu boleh. Kredit itu boleh. sah. Tetapi orang yang mau berkredit itu harus yakin... Dia mampu bayar dan tidak terjerumus kepada riba Ketika misalnya dia sebulan ini tidak bisa bayar Kena denda, denda hmm. itulah riba oh, Itu yang menjadi riba ya? Iya, itu Jadi... makanya harus yakin Kita ini kadang-kadang tidak -kadang bisa mengukur diri kita mm -hmm. Pendapatannya belum bisa Tapi karena kredit motor itu sangat murah DP-nya mm -hmm. Mungkin 500 ribu sudah dapat Mungkin mm -hmm. Bulanannya mungkin juga 500 mm -hmm. Tapi tidak dia ngukur dapat dari mana Ah nanti saya ngojek mm -hmm. Misalnya begitu Ternyata ngocek dapat, Tapi kebutuhannya lebih besar Daripada penghasilan untuk bayar, uh, bayar iya. Uh, kreditnya itu Sehingga dia terjerumus kepada riba mm -hmm. Itu yang nanti tidak boleh mm -hmm. Tapi kalau yakin Makanya harus yakin betul saya tidak boleh terjerumus ke situ mm -hmm. Kali saja dia berjerumus berarti Kena riba-riba berikutnya. Na'udzubillah minalik. Mudah-mudahan kita yang mungkin. Banyak sekali orang kita yang punya kartu kredit. Janganlah kita sampai terjerumus ke sana. Ya, artinya tepat waktulah bayarnya ya. Tepat waktu supaya kita tidak terjerumus dalam riba itu. Tadi. Betul, betul. Mm -hmm. Agar tidak dilaknat oleh Allah dan Rasulnya tadi. Mm -hmm. Agar keberkahan dalam hidup kita. Mungkin ketidaktenangan keluarga kita, ada hal-hal yang masuk ke dalam keluarga kita yang kita makan untuk kita, untuk istri kita, mm -hmm. untuk anak mm -hmm. itu tidak masih bercampur dengan yang riba atau yang tidak halal tadi. Mm -hmm. Sehingga mungkin banyak sekali masalah keluarga, anaknya bandel atau apapun. Alhamdulillah medali. Jadi paling enggak Mesti perbankan syariah mempunyai sebuah program uh, kredit secara syariah barangkali ya. Itu sekarang uh, sudah ada itu. Ya. Nanti Tungguan mungkin karena kurang itu. banyak ya eh mendengar atau sahabat ini belum tahu mana perbankan artinya kredit mana yang bisa uh, menyalurkan kreditnya dengan sesuai dengan syariah. Betul. Gitu. Banyak nanti tanya ke hmm. bank syariah Betul. atau peng apa sudah banyak sekarang. Wallahu <tuh> Baik, uh, kemudian meminjam ah, ini pertanyaan Pak Ustadz kalau pinjam uang koperasi perusahaan termasuk pinjam uang riba atau bukan? Iya, dari Ibu Tia di Jakarta. Ibu Tia, mudah-mudahan kita Ibu, Ibu Ita. Oh iya maaf. <laughs> Mendiamkan <-mudahan laughs> ya. kita dirahmati Allah Subhanahu wa dan dicukupkan rezeki kita yang berkah. Amin. Yang pertama, kalau pinjam duit itu boleh kemana saja. Mm -hmm. Asal jangan sampai ada yang disyaratkan. Mm -hmm. Pinjam duit 1 juta nanti baliknya 1 juta 100. Mm -hmm. Itu yang 100-nya itulah yang riba. Mm Heeh. -hmm. Di manapun tapi kalau jelas di bank konvensional ya jelas jelas itu. Mm -hmm. Udah pasti karena dari jelas, awal jelas jelas ada sudah ada tahu. Ter Mungkin kalau ada koperasi hanya meminjamkan uang mm -hmm. tanpa bunga misalnya, mm -hmm. boleh. Hukumnya minjam ke mana pun itu boleh, mm -hmm. selama tidak ada Betul. riba atau lebihan. Tidak ada tambahan. Dari tambahan. Tidak ada tambahan dari pokok yang mm -hmm. dia pinjam. Bukan hanya koperasi mm. saja. Ketika saya pingin, pingin pinjam Ustadh 200 ribu. Baliknya nah, 200 Ustaz, ah, 220 Betul Tapi kalau saya pinjam Ustaz 200 Ini Ustaz sebagai ucapan terima kasih saya 20 ribu oh, Boleh, tidak disyaratkan Karena ada hijab kubur halal ya. itu, kan? Jadi e, riba itu bisa dua Nanti di awal disaratkan uh. Dia minjam 1 juta mm -hmm. Nanti baliknya 1 juta 100 mm -hmm. Ya sudah riba itu mm -hmm. Ada yang tidak diem aja Berapa ini Ya berapa hari Seminggu dah mm -hmm. Ternyata lebih dari seminggu terus nah. nambah loh. Kan kalau lebih berarti nambah nih. Heeh. Nah, karena jadinya lebih seri, dari seminggu. Seminggu. Lah dia lebih dari seminggu terus nambah. Ini bagian dari riba. Walaupun di awal enggak ada perjanjian. Enggak ada perjanjian. Sudah termasuk riba itu. Riba. Hmm. Itu disebut riba. Mungkin nanti kita bahas tentang macam-macam riba, tapi itu bagian dari ini banasiah. Ada waktu yang lebih tapi dia nambah duit. Itu yang enggak boleh juga. Ada lagi pinjam seminggu, ya. Berapa ya. nih kembaliannya? atau serah deh berapa aja deh nah. <laughs> tidak tidak tidak menentukan sama kalau dia syaratkan nambah yang penting nambah karena pinjam itu harus kembali dengan pokok yang dia pinjam tapi yang si peminjam saya nggak minta loh ya kalau <laughs> <laughs> kalau misalnya orang yang meminjam tadi di awalnya sudah nggak ngomong nggak oh. nggak boleh ngomong mm -hmm. Baik, saya terima kasih banyak. Ini uang hadiah. Nah, itu boleh Sebenernya. karena enggak disyaratkan. Mm -hmm. Tapi kalau disyaratkan ya nanti tambahlah seikhlasnya. <laughs> itu enggak boleh itu. Seikhlasnya... Karena sudah disyaratkan. Tambahan yang disyaratkan tadi. Mm Heeh. -hmm. Wallahu alam. Jadi begitu Bu Ita, mudah-mudahan mm -hmm. ya kalau misalnya koperasiannya itu tidak ada eh bunganya, insyaallah enggak apa-apa. Tapi kalau masih ada, ya kita lebih baik menjauh dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita merasa cukup insyaallah Allah akan memberikan kecukupan kepada kita wallahu alam Baik, ini ada pertanyaan yang menarik dan hampir semua sahabat TSEFM uh, terutama untuk orang-orang yang peduli terhadap asuransi ini Ustaz, ah, betul. bagaimana tentang asuransi pendidikan ah. atau yang lain asuransi jiwa misalnya, betul. satu bulan 350, polis selama 10 tahun betul. Uh, Pak, nanti Bapak kalau sebulan 350, tahun pertama Bapak terima sekian, sekian. berarti kalau 350 ribu Dapet per bulan x 10 tahun, total sekian betul. tapi kalau Bapak uh, 10 tahun uh, sukses mm -hmm. uh, lancar, iya. Bapak dapat sekian miliar. Betul. Baru Bapak nabung selama 5 uh, bulan, tetap 10 bulan, sebutannya itu akan keluar semua sekian miliar, padahal kita baru <tuk> bayar 3 um, bulan. Nah, intinya ini asuransi. <tuk> asuransi pendidikan, asuransi jiwa, jiwa. asuransi oh. kesehatan, yeah. asuransi uh, motor, mobil. Barusan ada asuransi banjir. Oh iya, iya. Laptop sudah ada baru. <tuk ada. Laptop <tuk tuk tuk> kebanjiran rusak ada asuransi. Baru baru. Iya, ada semuanya. Hmm. Nah. Intinya kita nanti akan bahas tema tersendiri tentang asuransi, oh. tapi saya bahas secara singkat. Ya. Asuransi itu ada aturan, ada yang disebut asuransi syariahnya. Hmm. Kalau masuk ke sana, insya Allah diperbolehkan. Oh, Masih ada karena hmm. bisa ada pengawasan, hmm. ada ada hukum-hukum tertentu. Karena diawasi oleh dewan pengawas syariah ya. ya ada hukumnya. Nanti hmm. kita insya Allah bahas tema tersendiri Baik. tentang asuransi syariah. Hmm. Tapi intinya kalau dia minimal ada eh, bergabung dengan asuransi syariah, insya Allah itu sudah mendekati syariah, walaupun saya tidak mengatakan murni syariah. Mm -hmm. Itu mungkin alternatif mm -hmm. Allah waklam mm -hmm. Pak siapa tadi nanti kita bahas yeah. Insyaallah. Allah Baik enggak cepat-cepat lah Ke yeah. asuransi itu Lebih baik uh, Lebih ya. baik <coughs> Dari Ibu Ina di Jakarta Timur uh, Jika terlanjur menabung di bank konvensional Bunga tabungan dibiarkan saja Atau diambil Tapi disalurkan untuk kepentingan umum Seperti MCK Atau bagaimana baiknya lah Artinya tidak digunakan untuk pribadi Oh iya yeah. <coughs> Jadi Rasulullah SAW itu kan mengatakan di ayat-ayat tadi lah kalau saya dah kan nggak ada pentasarufnya untuk apa-apa mm -hmm. wadah rumah bagi aminar riba yang sedikit pun nggak usah dimanfaatkan. Oh apapun bentuknya ada nggak tadi keterangan nggak ada iya. apapun <laughs> sudah bagi aminar riba itu yang kecil-kecil mau dimakan mau dimanfaatkan itu bagian dari riba mm. itu begitu nggak saya nggak memang ada sebagian ulama dulu mengatakan seperti itu mm -hmm. untuk umum tapi saya pribadi tidak setuju mm -hmm. itu bagiannya bukankah saan riba itu dianggap haram mm -hmm. Bersedekah dengan yang haram itu apakah boleh mm -hmm. tentunya tidak boleh mm -hmm. untuk mck membantu orang tapi membantu dengan cara yang dengan duit yang tidak, dari, halal, tidak halal kan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mm -hmm. Jadi gimana uangnya nih di bank itu? Ah, lebih baik tidak itu bagian memang. Kalau tidak diambil pun itu diambil orang. <laughs> itu namanya kata ulama adalah ini namanya adalah solusi terbaik dari pilihan pilihan terjelek. Uh. Yang paling baik yang kita kembali kepada yang tidak menggunakan bunga. Uh. Itu paling baik sudah. Persoalan mereka lebih besar uh, bunga itu urusannya lah. Kita hasil pribadi ingin kembali kepada Allah Sudah saya angkat tadi Fattakullah amastataktum -hmm. Bertakwalah kepada Allah semampu kita mm -hmm. Kalau pun toh terlanjur di sana Itu bisa dipindahkan mm -hmm. Atau bagaimana caranya mm -hmm. Begitu Kalau pun toh tidak mungkin di, Harus dia ber, uh, berhubungan dengan bank konvensional Sekali lagi, kita harus yakini, kita harus akui bahwa ini adalah salah. Mm -hmm. Itu jalan yang terbaik. Mudah-mudahan diampuni semua Amin. dosa kita. Amin. Ya, karena semua niat ini ee, seperti itu ya. Tidak berharap untuk e, mendapatkan bunga. Betul. Tapi di sisi lain, tapi Ustaz, transaksi di mana-mana Bapak memakai kalau bang syariah oh, agak sulit transfer dari sana Punya keponakan di sana mau transfer lebih cepat gitu Betul. kan? Jadi masih ya, sistemnya susah. sudah seperti ini. Betul. Bahkan saya bilang kita hmm. ada karena sistemnya kayak begini kita Betul. diatur. Betul. Ya mungkin sekali lagi kita semampu kita lah. Betul. Selama kita masih ingin mendekat kepada Allah, insya Allah kita diampuni dosa-dosa kita. Amin amin. Yang penting kita pribadi dulu mengakui bahwa selama ini sistem yang digunakan oleh bank-bank konvensional tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga sekali lagi keberkahan ini rasanya sulit kita dapatkan. Uangnya mungkin banyak, tetapi lihatlah persoalan-persoalan kehidupan ini sangat berkaitan dengan apa yang dimakan oleh manusia itu. Okay. Dari persoalan keluarga Persoalan di kantor, persoalan di tetangga, persoalan di lingkungan, semuanya ada hubungannya dengan apa yang dimakan oleh kita semua. Orang yang makan baik tentunya akan keluar dan persoalan mesti baik. Tapi yang dimakan adalah yang tidak baik, mm -hmm. ada kaitannya dengan akhlak mm -hmm. yang tidak baik juga. Mm -hmm. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mendapatkan rahmat dari Allah. Sedikit demi sedikit kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, terima kasih Ustaz Bukhari Muslim. Jilalikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.